Bagaimana tentang mekena yang bermotif, corak, batik, berwarna. Mekena itu boleh apa saja sebab intinya adalah menutup aurot. Au ya. Akan tapi sebaik-baik mekena adalah yang tidak membuat orang itu terpesona dengan warna-warni ukirannya. Apakah hitam, apakah putih, apakah mana? Kalau sudah ukirnya gambar-gambar yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya motifnya adalah tidak menggoda, wajar saja. Misalnya ada motif-motif seperti ya gambar bulat-bulat semuanya itu kan tidak mengganggu. Tapi kalau ada gambar ini, gambar itu, gambar ini, pergi gambar orang ini, kalau masalah sholatnya sah-sah? Ya, tidak harus putih. Memang sebaik-baik maknanya adalah yaitu yang yang tidak -men -men menjadikan orang malas. Boleh hitam. Cuma dia ada bahasa negeri kita. Putih tapi tipis transparan rambutnya kelihatan. Nggak, jangan putih lagi. Sehingga sekarang banyak bahan-bahannya sangat tipis. Sehingga pakai makena seperti tidak pakai. Makena. Makena sholat maksudnya ini kan. Makena. Jadi yang penting di dalam sholat tidak mengganggu orang di belakang. Tidak ada tulisan yang macam-macam. Jangan lihat gue ya. ini kan enak. Ada tulisannya aneh-aneh. Tidak -aneh. perlu pakai tulisan. Kalau tulisannya motif-motif yang tidak mengganggu. Maka itu tidak ada masalah. Dan boleh-boleh saja. Dan tidak harus putih. Ada orang fatwa, kalau tidak putih, tidak sah. Itu ya sakit itu. Dari mana fatwa? Pakai hitam, baju hitam. Lebih wibawa mungkin. Tapi putih adalah memang, paling baju yang paling disenangi Nabi adalah apa? Putih, khusus untuk sholat. Putih. Nah, tapi sekarang putihnya. Mana orang makena itu, termasuk ibu-ibu itu paling beli terberi makena. Apalagi makenanya putih itu tahun 80. Putihnya sudah jadi coklat. Katanya bagus berkena putih. Ibu itu bukan putih lagi. Itu sudah krem itu. Eh, ya, kamar mekennanya ganti-ganti sih. -ganti. Keruan item kalau begitu, kalau sudah krem begitu kan Om mekena tolonglah yang bagus, yang nyaman, yang enak sehingga betah ibadah. Mau kenanya pondos. Bajunya mah ratusan ribu, bajunya paling macam-macam tapi giliran mekennanya masyaallah innalillah ini cepat. Kamar tidurnya luar biasa, kamar salatnya bikin cepat lari Kamar salat yang istimewa. Kalau tidak, solat di kamar yang ada AC-nya, ada ini-ini Kalau memang harus betah Kita melakukan ibadah-ibadah Misalnya